Yang satu ini sudah melanglang buana, cantiknya minta ampun, ya siapa dia kalau bukan Jihan Audi, New, Diva, Mantap. Kiitos! Hey